Assalamualaikum Hidup Karafar Komuniti di acara Gebyar Pesta Laut yang digelar tepatnya pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 Berketepatan di Karang Anyar Barat, Kecamatan Rembang, Jawa Tengah. Ribuan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada teman-teman panitia dalam acara. Di siang yang cukup panas benar-benar terik sinar matahari membakar bumi keragan rembat. Namun semangat teman-teman panitia siang hari ini sangat luar biasa. Kasih dulu tepuk tangannya mana untuk Karobar Community. Hadir bareng bersama sedetan bintang-bintang artis topnya Jawa Timur. Siang hari ini kerja bareng dengan Ramayana Audio Rental Sound System. Dari Bratang, Kota Buaya, Surabaya, Abbasuud, Maktur, Zumbadun. Dan acara ini diabadikan oleh Max Pro Suting. Terima kasih atas kerjasamanya. Langsung saja tidak usah banyak cakap. Salam sayang takkan hilang. Salam rindu takkan layu. Salam damdu dari kami untuk anda. Oh artisnya, you